Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Minggu 3 September 2017 dibacakan Ardian Syah. Bocah laki-laki terseret arus saat mandi di Sungai Krumbateili. Truk pengangkut solar berhasil dievakuasi dari jurang. Tenaga kontrak perusahaan BUMN akhiri hidup dengan seutas tali. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Samb FM.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 Darlun M. Nasir, 11 tahun, bocah laki-laki asal Dusun Barat, Gampung Belang kecamatan Simpang Mamplambiren terseret arus saat mandi bersama teman-temannya di sungai Krung Bateili, kecamatan Samalanga, Biren. Bocah ini diduga tidak bisa berenang saat dihantam arus Krung Bateili. Sementara lokasi wisata Krung Bateili menjelang sore tersebut sudah sepi pengunjung sehingga tidak ada yang dapat menolong bocah tersebut. Hingga siang kemarin, tim gabungan yang terdiri dari tim SAR dibantu anggota TNI Polri, relawan dan penanggulangan bencana daerah BPBD Biren, Rapi dan relawan Tagana serta masyarakat masih terus berupaya melakukan pencarian bocah yang terseret arus Krung Batie ili itu. Sudah truk pengangkut BBM jenis solar milik PLTD Rema di Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lewis, berhasil dievakuasi dari dalam curang oleh petugas Satlantas Polres Galus untuk diamankan. Dalam insiden kecelakaan itu tidak ada korban jiwa. Bahkan truk pengangkut solar sebanyak 24 ton yang disopiri Nurdin 39 tahun warga Loksmawe mengaku mengalami remblong saat penurunan rikit sehingga ia memilih melompat untuk menyelamatkan diri. Sebelum truk berhasil dievakuasi dan ditarik dari jurang tersebut, warga dilaporkan telah menguasai dan menjual sebelumnya solar 24 ton kepada agen pengecer BBM di Kuta Panjang dan Blangkejeren. Penjualan solar milik PLTD dari sebuah truk yang terguling di jurang rikit itu atas izin perusahaan dan pihak kepolisian dal menyambur lebaran itu ada 1438 Hijriah masyarakat Aceh Tenggara lebih memilih objek wisata brastagi Mickey Holiday, si debu-debu dan objek wisata lainnya tingginya animu masyarakat Agara gayulus berwisata di tanah Karo Sumatera Utara akibat minimnya objek wisata di bumi segenap sepakat Jepri Palasta, salah seorang pengunjung objek wisata Sidebu-debu kepada Seram FM mengatakan mereka berwisata bersama keluarganya karena liburan kerja tanggal 1 hingga 3 September 2017. Hal senada juga diutarakan Budi Afrizal, Sekretaris RSUD Sahudin kutacane Mereka berharap objek-objek wisata dapat dibenahi dan dikembangkan di agara untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Darun seorang tenaga kontrak sebuah perusahaan BUMN di Aceh Tamiang berinisial HS 24 tahun, warga Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang nekat mengakhiri hidup dengan seutas tali di ruang dapur rumah mertuanya di Kecamatan Kejuruan Muda. Kapolres Aceh Tamiang KBP Yoga Prastio S.I.K melalui Kasat Reskrim Ibdu Dian Chandra kepada Serambi FM mengatakan Sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, korban membangunkan istrinya DS karena sudah masuk waktu sholat subuh. Setelah itu korban keluar dari kamar menuju ruang dapur, namun karena lama korban tidak kembali ke kamar. Istri korban keluar dari kamar dan terkejut melihat suaminya tidak bernyawa dalam keadaan tergantung dengan seutas tali di ruang dapur dekat pintu kamar mandi mendapat informasi tersebut polisi langsung ke lokasi kejadian dan di lokasi ditemukan barang bukti seutas tali untuk menggantung diri kondisi mayat dengan lidah terjulur dan kejadian bunuh diri tersebut diduga karena masalah keluarga Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event Sudahlun Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Ratu Tisa Destria, mengatakan organisasi itu akan memberikan santunan untuk keluarga Catur Juliantono. Catur adalah seorang supporter yang meninggal dunia terkena lemparan petasan usai menyaksikan laga Timnas Indonesia VSPG di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Walau demikian, Tisa enggan merinci jenis santunan yang akan diberikan PSSI kepada keluarga almarhum. Terkait kejadian pelemparan petasan di dalam stadion, Tisa mengaku PSSI sama sekali tidak menduga kejadian tersebut. Ia berjanji tragedi yang menimpa catur akan menjadi pelajaran berharga bagi PSSI terkait keamanan penyelenggaraan pertandingan. Sudarlon, pemerintah Aceh diminta untuk bisa memberikan tunjangan prestasi kerja bagi para guru SMA sederajat yang belum menerima tunjangan sertifikasi yang saat ini berstatus sebagai pegawai provinsi. Hal itu dikarenakan saat mereka masih berstatus pegawai kabupaten kota, tiap bulan selalu menerima TPK, seperti di kota Loksmawe setiap bulannya para guru menerima TPK 500 ribu rupiah. Sekretaris Komisi CDPRK Loksmawai, Ardian Syah, menyebutkan pihaknya baru-baru ini bertemu dengan sejumlah guru non-sertifikasi untuk membicarakan persoalan tersebut. Tapi sejak status menjadi pegawai provinsi yakni mulai 1 Januari 2017 hingga saat ini, tidak pernah mendapatkan TPK lagi. Ia berharap adanya perhatian pemerintah Aceh terkait kondisi ini. Sudarlun Suryati, 50 tahun, seorang janda bersama empat anaknya asal desa Meriah Palu, kecamatan Muara Satu, Loksmawe, hingga kini masih harus tinggal di tenda darurat setelah rumahnya terbakar beberapa waktu lalu. Ia sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah atau pihak swasta untuk membantu pembangunan rumah mereka kembali. Sementara itu Gesi Meriah Paloh, M. Yusuf membenarkan jika warganya tersebut hingga saat ini masih bertahan di tenda darurat karena tidak tahu harus tinggal di mana. Untuk kebutuhan sembako, menurutnya hingga saat ini belum ada kendala karena adanya bantuan tanggap darurat dari pihak Tagana dan juga dari masyarakat.